Selamat pagi Pak Bili Bapak s i l a k a n komentar Anda Iya ironis sekali ya Sebenarnya kalau mau cari alasan tuh Yang benar dikit gitu loh Pas sudah punya Land Cruiser sama punya Pak i r o Masih dia bilang itu jelek Malah minta taksi a l p a r Itu yang aneh b、hmm. i l a n g a j a kalau mau mengadakan Biar d a p a t komisi itu baru benar kali seperti itu Saya kasihan sama negara ini Negara-negara yang sudah lebih maju Seperti India atau China Pejabatnya aja pakai mobil yang Ya dua ratus tiga ratus juta lah ya kalau hitungan di u t sini. Tapi w a d u h pejabat kita udah negara begini, rakyat makin susah. Udah subsidi BBM aja udah kebakar. Gengot g semuanya pakai acara faktual faktual. Eh tapi pejabat-pejabatnya malah pakai mobil bagus. Ironis e kali negara ini. Kasian、hmm. rakyatnya. Baik Pak Diri. k a pada kegulung lah sama tsunami itu pejabat-pejabat begini. Makasih. Terima kasih komentar anda a Pak b i r i Saya berada di k a k t u n c o r o Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana tanggapan anda Pak u n c o r o Saya rasa permainan apa antara Toyota al-4 perusahaan itu dengan bandi jatat-jatat? Cobalah KPK sih i k i n masalah ini. Dalam keadaan negara yang taruh maut kayak i n i masih ada yang lupa terhadap banyak m u s i k i n y a kayak g e m a kasih. Baik. Selamat pagi, Pak Adam. Selamat pagi s i l a k a n Pak Adam nah, Saya bingung dengan pejabat yang meminta alfas itu Tapi saya lebih bingung lagi dengan pemerintah Jambi yang mengajukan anggaran Nah kenapa saya bingung dengan yang pejabat yang disini Kita tahu daerah Jambi itu kan daerah banyak pertambangan minyak Yang memang harusnya di, apa namanya, menggunakan mobil Memang mobil lapangan seperti Land Cruiser atau Pajero Ya memang dikhususkan untuk p e l a b u a n Kalau dia minta alat, bagaimana mungkin itu dipakai untuk kunjungan ke lapangan-lapangan lapang, lapangan, begitu?、Loh. Jadi yang aneh pejabatnya, pejabat pusatnya aneh juga sih pemerintah、e, daerahnya kok bisa bisanya mengajukan anggaran hanya karena permintaan itu? Jadi dua-duanya nggak masuk akal menurut saya. Oke,、okay, baik. Okay. Terima kasih Pak Adam. Selamat pagi Pak Sandy. Selamat pagi Pak. Komentarnya Pak? Ya kalau menurut saya ya, ini harus dimulai contoh yang baiknya dari presiden sendiri. Lihatlah pemerintah Korea, harusnya dari mulai dari Pak Bapak Yudhoyono ini k e m u d i a n contoh yang baik. j a Diganti d i aja mobil presiden itu naik kijang itu Innova, menteri-menteri semua naik kijang Innova. Itu semua otomatis t e j a b a t gak ada yang berani. Kalau presidennya naik Innova, jenderal-jenderal juga pasti semua turun semua tuh Pak. パンダのプロジェクプレゼンのある東京のラビダ・ウループ、プリカンライアンバイ、アンティキジャンプジャプロジェンドニシア、ウェイ、コレア、フレカンイカイアスモア、サイトがパカシェ。パカシェンディ、パリスマタギパギマ。パリスマタラモラマ。ディメバーギーラギー、キャンピジャーラピジャバ m アンパカロランカイニー、パパリモラマ、アロー Luar biasa Putar balikin kata-kata jago Ini contoh nih n a s r u d i n nih ya Jadi melenceng sedikit tapi hubungannya ke pejabat Bisa-bisa n -bisa y a dia ngomong waktu itu kan Kayak misalnya Ini apa bukan fakta hukum Fakta hukum k a k gini Akhirnya dia kabur、hmm. Ya itu Sorry ini a カイタニカーガマーギニガランガダンベグランマーガオニアブクラパパパマロイドザレダリアガマギナイスリンガリーハウハウアンソプリルーサクマンヤマカティバリフパイサーキマパギパギソウダリパンガパンダベギマナダリパンガパンタヤミクリーニソプンダニアキキタガラパクサパンザビリエディニスプレレレレオコナ Jadi ya, nggak becas, eh, dengan kasusnya VOC, cuman gitu.、Hmm. Nah, orang-orang, sekarang j a s t centeng-centeng, jadi orang-orang yang ada di industri-industri yang ada sekarang ini, gitu. Itu aja sih,、eh, komentar saya komentar saja. Baik, Pak i s a terima kasih. kasih.、Uh, Semuanya merdeka aja. Oke,、okay. terima kasih, Pak i s a Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi. i Ya, s e l a m a t Jambi, Bu. Orang Jambi, a Sri? Ya. Silakan, ya. Tidak tahu, soalnya Jambi sekarang jalannya mulus-mulus, Bu. Jadi pakai alat lebih enak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi. Silahkan Bapak. Kalau minta a p a saja n g g a k apa-apa Bu, kasih aja. Kalau bisa minta aja pesawat yang r i bagi sekalian gitu loh. Pak Burhan, selamat pagi. Ya, pejabat sekarang maunya hidupnya enak-enak. Dari gaji yang enak, pefasilitas yang enak, maunya minta yang lebih enak lagi. Rakyat yang sengsara semuanya. パーソンのサーパーギーやんか、まんやす、パーソンを作る。しかし、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 Ya, itu aja Baik, terima kasih Pak u r m a n Pak Harko, selamat pagi Bagi, Bagaimana komentarnya? u a h d e n g a r n y a gini, sakit hati banget ya kita ya b a y a r Pajak ya.、Uh, tapi, saya s o r e i n i Komen t saya kali ini agak sedikit mengumpas t aja Udah seorang itu pejabat dasar endah Udah korupsi Udah deh, pokoknya Kalau n gak ada hukuman mati Negara ini akan berakhir seperti Filipina Ingat aja nanti, berakhir seperti Filipina Terima kasih Pagi Ya pagi, Bu. Silahkan, Pak Ibu s i l a k a n Pak a l e x Oke,、okay. uh, kalau gitu suruh aja jalan kaki dari Bandara Sultan Paha ke tempat tujuan, gak perlu dilimput、mm, Oke.、Okay. Uh, atau kalau n gak g perlu,、uh, pilih aja、uh, alfad yang satunya itu e p v Alfad perlu v i t a m i n gitu <laughs> Baik, terima kasih Pak a l e x tanggapannya saya beralih ke Pak Arifin terlebih dahulu, pagi Pak Selamat pagi b u s i l a k a n Pak イヤーらスクレーター、DMONIKANDU, クランティパンアイヤ、エイヤー、バレカー、タギー、イブセイランカ Uh, Bu pejabat Indonesia ini kayaknya udah nggak punya malu dan nggak punya hati nurani ya Bu ya, gitu、hmm. oh. aja. Baik terima kasih Bu Eka. Ibu Eni selamat siang. Iya. Tidak t a u diri juga itu orang. Rakyat miskin masih banyak itu kasih tahu Bu, jangan goblok. Ibu. Baik terima kasih Bu Eni. Pak Alex selamat siang. i ya. ya selamat siang. ya terima kasih jadi dengan kondisi seperti itu maka habislah anggaran itu hanya untuk mobil dan memang sangat menyakitkan hati juga kadang-kadang kalau ketika oleh jabotabek ya -tol -tol -tol, itu banyaknya mobil-mobil mewah mulai dari Alfa, r Jaguar dan l a i n l a i n itu hanya membuat sakit hati rakyat、Baik. dan saya pikir pemerintah Jambi perlu m e l a n g g a n v a l u a s i Balik. baik, terima kasih Pak Alex Pak David, selamat siang ya, ah p e n dapat saya begini jadi memang terlihat ya b a w a u mentalnya pejabat daerah itu masih apa ya, belum tahu gitu stakeholder pemerintahnya sebenarnya rakyat jadi dia tetap apa, dengan pejabat pusat masih panut banget gitu kan sebenarnya biarkan aja kalau、eh, mereka tidak mau pakai mobil yang ada t h Bukan urusan mereka gitu kan karena mengingat、uh, efisiensi dan sebagai demikian pendapat saya. Baik terima kasih Pak Dafid. Ibu e l l selamat siang. Bu, sabtu tadi minta mau kita ganti alat gitu ya, bu, ya? Ya. Karena pejalan kaki tuh n g a k mau kalau nggak alat. Terus naik itu aja bu, dokar atau beca. Itu kan lebih mengirit BBM. b a i k terima kasih Bu e l l Pak h m a t selamat siang. Selamat siang ibu. Silakan. パパウロスラマシア pengeluaran. パンプンリポンリ、パジャークロ